ibtada'un mujazatun an muallif. Ibda'h itu apa? Informasi singkat. Mujaz yang mujah yang ringkas, sekilas kede, ya. Kilas informasi tentang kehidupan muallif. Siapa muallifnya di sini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Nasabuhu Nasabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Hua as-syeikhu Muhammadu binu Abdul Wahab bin Sulaiman Bini Ali ya adalah Syekh Muhammad Bin Abdul Wahhab bin Sulaiman Bin Ali Min Ali Mushrif Dari keluarga Mushrif Nama keluarga itu Min qabilati bani tamim Dari qabila Qabila tu suku Bani tamim al Yang terkenal Bani tamim termasuk suku besar di, Dengan orang Arab Wa imamud da'wah As-salafiyyah Dan tokoh da'wah Salafi Apa da'wah salafi itu? Apa yang namanya salafi itu apa sih? Salafi itu apa? Nama Kelompok yang menamakan dirinya Salafi Beda kan? Antara salafi itu sebagai Nama kelompok dan salafi Dalam makna yang sesungguhnya Kalau salafi Dalam artian kelompok ya orang-orang Yang menamakan dirinya sebagai Orang-orang salafi Bentum? Kalau salafi Dari sisi yang sesungguhnya Adalah apa Salafi dari, dalam artian Sesungguhnya adalah orang-orang yang menatapi kemurnian quran hadis atau menatapi sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Rasulullah sahabat sahabatnya para tabiin Tabi'at-tabi'in dan ulama-ulama yang pepahamannya manhatnya caranya Memahami Quran Hadith Seperti mereka Itu artinya apa? Salafi Kalimat atau arti salafi Itu merujuk atau berasal dari kalimat Salaf Apa salaf itu? Pendahulu. Nah siapa yang dimaksud dengan ulama-ulama terdahulu? Yang dimaksud ulama-ulama terdahulu adalah Ulama-ulama sahabat Ulama-ulama tabi'in Ulama-ulama tabi'in tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dalam hal aqidah, dalam hal pemahaman Quran Hadisnya itu namanya ulama salaf. Makna salafi dari sisi ini otomatis akan melekat pada seseorang yang menetapi Quran Hadis pada sunnah-sunnah Rasul sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah para sahabat para tabiin para tabi' tabi'in walaupun orang itu tidak menamakan dirinya talafi kalau akidah dia pemahaman dia terhadap Quran Hadis sama dengan Nabi para sahabat para tabiin tabi' tabi'in tabi Dia apa Adalah seorang Sarafi Sebaliknya Walaupun orang itu mengatakan Saya adalah orang salafi Malah saya adalah malah salaf Tapi prakteknya Akidah dia Tidak seperti akidahnya nabi Tidak akidahnya sahabat Tidak seperti akidahnya tabiin Berarti dia bukan orang Sarafi Karena sebagian orang begitu mudah mengklaim bahwa dirinya salafi di idahnya, perilakunya, cara berdakwahnya tidak seperti yang digunakan, yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu para sahabat dan tabi'in. Begitu juga ada orang yang nuding, kamu, kamu salafi, kamu salafi, kamu salafi, kamu salafi. tapi ga ngerti apa itu salafi. Seandainya dia tau na, tudingan yang dia maksud untuk menjatuhkan, tudingan yang dia maksud untuk meredahkan, tudingan yang dia maksud untuk melecehkan, itu sebaliknya. Itu adalah sebuah sanjungan. Itu adalah sebuah sanjungan, bukan hinaan. tentu wa da'wah as-salafiyah fi najd wa ya adalah tokoh namanya imam itu tokoh pada Ta di wilayah najd dan wilayah-wilayah wa ilmuhu pertumbuhan dia dan ilmu dia nasyah itu berkaitan dengan Berita tentang kapan dia lahir dan Bagaimana, di lingkungan apa dia lahir Terusnya itu namanya nasyah, perjalanan hidup dia Wa ilmuhu dan ilmunya Wulidā fi baldatil Uyayna Dia lahir di negeri yang bernama Al-Uyayna Nama daerah atau nama kota Kurba Madinati Riyad dengan kota Riyad sanata alfin Wa miatin Wa khamsata Masyara Tahun 1115 Ditya Wa hafidha al-Qur'an al-Karim Wa huwa sagheer Dia sudah hafal Al-Quran Saat Dia masih kecil Rata Ulama-ulama besar seperti itu Mereka Mau Quran Sejak usia Ini Sejak masih kecil Dan selalu namanya ulama itu Hafal Quran Makanya kita Kalau baca Biografinya Kita gak bahas dia hafal Quran atau enggak Yang kita bahas Biasanya kapan dia hafal Quran Kenapa begitu Yang pertama dari sisi Urgensinya Al-Quran Itu adalah Sumber atau Dasar hukum yang pertama Dalam syariat Islam Sehingga Tidak ada satupun ulama al yang merasa tidak penting menghafalkan Al-Qur'an. Para ulama itu dalam belajarnya dalam mendalami Quran hadis apa fikih, akidah dan sebagainya tidak bisa lepas dari dalil-dalil dalam Al-Qur'an. Semua ulama mementingkan menghafal Al-Qur'an. Yang pertama Yang kedua Dalam perjalanan Belajar ilmu Ulama pasti menghafalkan Berbagai macam ilmu Dia menghafalkan hadis Dia menghafalkan fikir Dia menghafalkan Nahus, syaraf, dan seterusnya Kemudian Pertanyaan Kalau hadis Nah, saja nah, dihafalkan bahasa Quran enggak dihafalkan coba ya ulama-ulama tidak ada yang tidak mementingkan menghafalkan Quran adapun kenapa ulama-ulama hafal Qurannya sejak waktu kecil Itu tidak lepas dari Metode pembelajaran Ulama-ulama Ulama-ulama dahulu Mereka Metode pengajarannya adalah Anak-anak Sejak kecil Sebelum belajar Berbagai macam ilmu Sebelum menghafalkan Berbagai macam ilmu Yang pertama kali mereka Tekankan adalah menghafal Al-Quran Dengan mempertimbangkan Bahwa anak-anak itu Umumnya Mereka belum bisa Atau belum mampu Untuk mencerna, memahami Ya kalau anak-anak itu Diajari tafsir, diajari fikir Dan sebagainya Keserita Itu pertimbangan pertama Anak-anak itu Kalau diajari Ilmu-ilmu yang membutuhkan Untuk mentelah ah, Mereka belum Belum bisa Sementara di sisi lain Mereka punya kelebihan Daya ingatnya kuat Anak-anak itu Kalau dia hafal sesuatu Biasanya sampai tua gak lupa Pikir-dikir Doa-doa yang paling banyak kita baca Sampai sekarang Itu rata-rata kapan kita hafalnya Waktu masih kecil Atau usia cabir-rabir Inilah kenapa Kemudian kita menjumpai ulama-ulama Besar rata-rata mereka Menghafal Qur'an sejak usia Dini <tik> Ia berguru Kepada bapaknya Bapak dia juga Seorang ulama Kaudil Uyayna fi waktihi Bapak dia adalah Kaudi Negeri Uyaina Di zamannya Dari tidak hanya sekedar Ulama, tapi dia tokoh Tokoh ulama Wa ala ghairihi Min mashahiri Ulama jad Dan kepada selain Bapaknya, dia juga berguru Kepada ulama-ulama yang terkenal di Najd. Bal Madinah, Madinah wal Ahsa, Ta. wal Basrah. Belajarnya tidak hanya di Oyainah saja. Ya. Ja. Wilayah-wilayah Najd, Najd itu dataran tinggi. E, apa? E, Saudi Arabia mulai dari oh, Riyadh Oif, itu namanya daerah Ajed. Madinah, Ya'sa, Basrah. Basrah itu kota di mana? Irak. Tadi Irak. Begitu. rata-rata ulama besar begitu? Pasti dia punya sejarah merantau untuk cari ilmu. Pasti begitu. Rihlah rihla dalam mencari ilmu Kita sekarang rihlah, rihlahnya kemana? Ah, Kalau kita yang rihlah itu rihlah ke tempat-tempat wisata Kalau ulama-ulama dulu, rihlah itu kemana? Rihlahnya itu adalah mendatangi ulama-ulama di, di luar wilayahnya Yang pasti nanti nah, Di biografi dia, diterangkan dia pernah Belajar kemana saja Enggak hanya satu tempat. Biografinya dia belajar di mana saja? Di Kediri. Di mana lagi? Kediri. Di mana lagi? Kediri. Di mana lagi? Kediri. Enggak. ilmu ilmu yang bazir oh. Ahadu beliau yang yani di mubarakah yang menjadikan dia mampu ahli untuk merasakan gimana? Kalau sekarang kita melihat dampak atau bekas dari dakwah beliau yang luar biasa maka Salah satu faktor penyebabnya adalah apa? Ilmu yang mumpuni yang beliau miliki. Ilmu beliau yang sangat sangat mumpuni. Bi waktin intasarat fihil bid'au wal kharafat. Dalam waktu yang bid'ah sebar pada waktu itu Jadi Sheikh Muhammad ini Menjadi Tokoh dakwah Pemimpin gerakan Dakwah Pada saat Jazirah Arab Khususnya Itu penuh Dengan bid'ah dan khurafat Namanya bid'ah Saat itu luar biasa, mendominasi. Seperti id'ah pemuda-muda kuburan, membangun kuburan-kuburan dengan bangunan-bangunan yang megah. Sangat dominan waktu itu. Kan kalau dilihat foto-foto peninggalannya, kita sempat lihat, makam-makam seperti makam bakir itu rata-rata kuburan itu dibuangun megah megah pertama kuburan-kuburan tokoh-tokoh itu dibangun dikasih kubah-kubah begitu buat gambar ruku Bil kubur waktu itu juga tersebar praktek apa mengambil barokah tabarruk hanya mengambil barokah dengan kuburan-kuburan Banyak orang Banyak senang Ibadah Di kuburan-kuburan Orang-orang yang dianggap soleh Ketokoh Harapannya apa? Pendapat barokah dari kuburan itu Dan Kalau ada Masalah Mengalami kesulitan Orang larinya kemana? Ke kuburan Tolong Sama wali-wali, orang-orang saleh Yang ada di kuburan itu Selain kuburan Pohon-pohon Yang dianggap istimewa Juga mereka Ambil barokahnya Batu-batu yang mereka Anggap istimewa Juga diambil barokahnya Fakama rahimahullah Bidda'wati Ila tas'hihil aqidah wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah maka syekh waktu itu menegakkan dakwah menyuarakan dakwah menyuarakan ajakan untuk membenarkan Aqidah dan memurnikan ibadah kepada Allah wa <raisek> kutubin dan dia Menyusun banyak kitab Min ashariha hadal kitab Yang paling terkenal adalah kitab ini Min ashariha hadal kitab Yaitu kitab Tauhid Kitab yang paling terkenal Yang telah disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Adalah kitab ini Kitab Tauhid faqad laqiya laqiya artinya kuat laki ya min jumbai apa kita qabulan penerimaan aziman ladul ulama wal mutaallimin kita tauhid menjumbai penerimaan yang besar di di kalangan ulama dan orang-orang yang belajar mutaallim ini gimana ulama ulama Banyak mengajarkan kitab ini Orang-orang yang belajar ilmu juga banyak ingin belajar kitab ini Banyak ulama yang memperhatikan kitab ini Memberikan perhatian pada kitab ini Tiga cara apa? Ada yang mengajarkannya atau mensyarahinya Kitab Tauhid ini Kalau kita kumpulkan syarahnya Mungkin hampir seratusan syarahnya Dengan berbagai macam Metode pensyarahan Banyaknya syarah-syarah kita butuh Itu menunjukkan apa? Hatihan besar Para ulama terhadap Kitab ini Semua ulama ingin Ikut andil Menulis syarah Untuk memudahkan Umat Islam memahami kitab Tauhid Kita kitab tauhid ini adalah kitab yang luar biasa peletakannya penyusunannya badi badi itu luar biasa metode penyusunannya luar biasa Dari kita lihat nah bab-bab yang dia susun dengan dalil-dalil yang dia tempatkan di bawah bab-bab itu azimul <tab> faidah Besar faidahnya Kawaidnya banyak Nafa'allahu bihi Kalkan kathira Allah telah memberikan Manfaat sebab Kitab ini pada makhluk Yang banyak Banyak orang mendapatkan Manfaat sebab kitab ini Wa qad bakia syekhtilata hayatihi Muallima Syekh Muhammad bin Abdul Wahad panjang hidupnya sibu menjadi apa pengajar selama hidupnya wada'ian ilaallah taala dan berdakwah ilaallah dakwah mengajak menetapi agama Allah dakwah mengajak memurnikan ibadah kepada Allah dakwah mengajak menetapi agamanya Allah itulah dakwah yang benar dakwah yang seperti ini Ibarat orang berdiri Itu berdiri di tempat yang Kuat Berdiri di tempat yang tidak mudah digoyang Kenapa? Ketika seseorang itu dakwahnya Murni untuk Allah Murni untuk agama Allah Maka Semua dalil mendukung dia Semua ilmu Mendukung dia Amiran bil ma'rufi Walahiyan anil munkar inta pada kebaikan dan mencegah dari kemungkira-kemungkaran. Sampai kapan beliau berdakwah seperti itu? Ila an Sampai dia wafat di daerah Diriyah, قرب مدينة الرياض dengan kota Riyadh. Sanata alfin wa mi'ataini wa sitta. Tahun 1206. Wakad takharraja ala yadihi adadun kabirun minal ulama. Ia telah meluluskan ulama-ulama dalam jumlah yang besar. Takharraja ala yadihi. Lulus atas tangan dia. Maksudnya, hasil didikan beliau. Wa'aimmatul da'wah dan tokoh-tokoh dakwah banyak ulama-ulama besar tokoh-tokoh dakwah yang merupakan hasil didikan beliau begitu seorang ulama ya ulama itu pasti meninggalkan bekas hingga kalau kita ingin mengukur kealiman seseorang dan tidak kita jumpai salah satu caranya adalah melihat apanya Lihat bekasnya Apa bekasnya? Bekasnya itu bisa dari murid-murid beliau -murid seperti apa Lihat murid-muridnya Kalau murid-muridnya adalah orang-orang yang ahli ilmu Ilmunya matang Akidahnya benar Nah berarti gurunya dulu adalah ulama yang ilmunya matang Kalau tidak kita jumpai murid-muridnya kita bisa mengukur kealiman dia buat karya-karya tulisnya. Kitab-kitab apa yang dia tinggalkan. Nah karya tulis itu nanti mengabarkan kepada kita, memberikan kita gambaran. Seberapa ilmu penulisnya dan seperti apa akidah penulisnya. Kenapa? Karena al-ina'u yufri'u mimafihi. Wadah itu akan menumpahkan apa yang ada di dalamnya. Kalau teko, eret, galon, dirigen, itu isinya susu, begitu dituangkan, yang keluar apa? Susu. Kalau isinya teh, begitu dituangkan, yang keluar teh juga. Dari seterusnya, kalau isinya lumpur, keluar lumpur. Ya? Seperti apa akhidat dia? Seperti apa ilmu dia? Ya lihat saja bekasnya. Murid-murid yang yang dia siram dengan ilmunya jadinya seperti apa kitab-kitab yang dia gunakan sebagai tempat dia menumpahkan ilmunya jadinya seperti apa banyak. semoga Allah memberinya pahala yang sangat banyak waalaljannatawah dan semoga Allah menjadikan surga sebagai tempat tinggalnya wasallahu <tos> nabina Muhammad waalihi wasbih Hai sedikit geografi tentang eh Muhammad bin Abdul wahab išskedar apa nubezah tadi singkat